Untuk membuahkan lagu berikutnya Benar okay. yes, yes, Kira persilahkan Nanti kita Lagu selanjutnya nah, Masih ada lagi Nanti kuasa juga ada lagi nih Mungkin lagi siap-siap nih Kita sebetulnya Sebenarnya album akustika ini Seperti apa konsepnya ya Saya penasaran Penasaran apa? juga Pengen tau din Kira-kira seperti apa Kita lihat sama-sama ya Yuk Jamrut Jamrut Inglangke kuindak lagi pada dik kamu perampuran dan akibat mang hibur atih